Insyaallah bertemu di lain kesempatan, ya. mohon maaf atas segala kekurangan, terima Betul, kasih kan. atas segala perhatian, insyaallah panjang umur KB, amin. Amin. amin, ya robbal alamin, wabillahi taufiq walidah, wassalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh, Bro. Max Pro Ramayana.